Sedangkan lagu-lagu serah malam ini baru-baru semuanya spesial untuk Sumber Walah tercinta, eh penonton. Nyanyi lagi yuk. Yeay! Mari bersama bareng-bareng musisi Mussissimo mm -hmm. Musik Sera ini spesial lagu baru bersama Sera.